belum bayar-bayar tuh yang waktunya zakat dizakati enggak? Ah, ya. kita 100. punya toko ada orang ngambil nota pun itu terus iya, ya. Ya, kita pisang. Nah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Arisan tidak wajib zakat. Arisan tidak wajib zakat. Karena zakatnya uang itu harus telah berputar satu tahun dan sampai nisob. Kalau uang itu wajib dizakati, kalau sudah nginep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 Eh, 60, memangnya bu gak makan kepotong untuk ini itu jadi jangan rakus deh urusan begitu-begitu, jadi kita harus adil ngambilnya benar, nyalurkannya benar itu baru, maka penjahat zakat ada tiga orang kaya gak mau bayar zakat penjahat zakat yang kedua, gak ngerti ilmunya zakat, eh ngurusin zakat Zakat neraka juga, karena tadi ngambil duitnya orang kaya, atau memberikan pada yang salah, yang ketiga, gak berhak nerima zakat, nerima zakat, ini sama satu grup itu nanti, Ini hati-hati, gak berhak nerima zakat, sama ini kalau Zakat Fitrah di kampung itu,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 Jadi uang yang dihutang oleh seseorang tidak wajib kita zakati. Tapi yang ngutang wajib zakat. Contohnya ibu, saya minjem duitnya ibu 200 juta. Karena duit sudah saya pinjem, ibu terlepas. Tidak wajib menzakati. Karena duit sudah saya ambil alih. Saya pin pinjem. Lekok duit saya simpen di lemari setiap tahun saya zakati. Setiap tahun saya zakati. Karena pak duit saya indepkan.